Assalamualaikum Saudaron Berita Pagi DCS hari ini Senin 16 September 2019 dibacakan Ardian Syah. Korban minta Kapolres AKBP Wanito Eko Sulistio tuntaskan kasus pembakaran rumah wartawan. Kafe Karokimara Aceh Tamiang batasi jam operasional. Gimnas dorong kasus kadil liar di Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang sudah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Ancetenggara, Radio City 94,4 FM Luxemame, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megaphone 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Darlun aksi dugaan pembakaran rumah wartawan Harian Serami Indonesia di Agara, Asnawi Lui, yang terjadi 30 Juli 2019 lalu di Desa Lawi Loning Aman, Kecamatan Lawi, Segala-Gala, yang menyebabkan satu unit mobil Honda jenis mobilio dan rumah serta harta benda lainnya musnah dilalap si jago merah. Musibah dugaan pembunuhan berencana dengan membakar rumah itu menyebabkan korban dan keluarga takut pulang ke rumah dan terus was-was. Hal ini akibat 40 hari pasca pembakaran rumah wartawan harian serami Indonesia di Agara, belum ada pelaku yang ditangkap kendati Satres Krim Polres di backup tim Jatanras Polda Aceh. Lisnawati, istri korban, mengatakan dirinya dan anak-anaknya masih diselimuti rasa trauma dan terus was suas, suas karena pelaku belum ditangkap, bahkan pekerjaannya sebagai bidan desa digantikan dengan temannya untuk melaksanakan pengobatan dan posyandu bulanan. Mereka berharap kasus pembakaran rumah wartawan tersebut bisa dituntaskan oleh Kapolres Aceh Tenggara yang baru, AKBP Wanito Eko Sulistio SH SIK. Seperti diberitakan sebelumnya, rumah milik Asnawi Lui, wartawan serami Indonesia di Agara dibakar OTK selasa 30 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya satu unit mobil, plafon dan kamar juga hangus. Api berhasil dipadamkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Darun Pemkap Aceh Tamiang mulai menyikapi tren karaoke di warung makan dan kafe. Hiburan ini cukup mencolok karena beberapa kafe terletak di ruangan terbuka seperti di halaman rumah toko sehingga mengeluarkan suara musik yang keras. Kasatpol PPWH Acetamiang Asmai mengatakan kafe karuki itu juga berdekatan dengan pemukiman dan telah ada beberapa laporan yang mengaku terusik. Protes ini disebutnya cukup beralasan karena selain terletak di sekitar pemukiman, kafe-kafe tersebut juga beroperasi hingga larut malam. Bahkan dari laporan warga ada kafe di kota Kuala Simpang yang melayani karuki hingga lewat pukul 01.00 dini hari. Secara khusus, Bupati Aceh Tamiang H. Mursil telah mengeluarkan surat edara nomor 180 garis miring 5320 tentang pelaksanaan syariat Islam serta pelaksanaan kanun Aceh nomor 11 garis miring 2002 tentang akidah, ibadah, dan siar Islam. Salah satu poinnya menjelaskan pemilik kedai dilarang mengadakan keyboard, band, karaoke, dan sejenisnya tanpa izin dari pihak berwenang. Secara tegas peraturan ini juga mewajibkan seluruh toko atau usaha dagangan tidak beroperasi pada waktu sholat fardu dan jumat Serta pertunjukan musik dibatasi hanya hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Darun kantor Kementerian Agama Aceh Barat mendorong kasus menikahkan pasangan yang masih terikat tali perkawinan oleh seorang liar atau penghulu Yang terungkap di KW16 agar segera dituntaskan Kankkemenak setempat Ha Khairul Azhar berharap diusut sehingga menjadi efek jerah. Ia juga mengatakan negara mempunyai aturan yang mengatur tentang perkawinan. Menurutnya kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan, apalagi informasi yang berkembang juga pernah terjadi pada kecamatan lain di Aceh Barat. Kankkemenak menambahkan kasus yang terjadi di kawai 16 perlu ditelusuri, apalagi informasi yang berkembang, keterangan sementara, Bahwa masing-masing pasangan masih terikat tali perkawinan Terutama yang tidak dibenarkan adalah wanita yang disebut-sebut masih bersuami dan memiliki anak Khairul Azhar kembali menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan liar Serta mendatangi kantor urusan agama pada masing-masing kecamatan bila ingin menikah Seperti diberitakan, Kepala KUA KW16 Aceh Barat Safrizal SAG mendatangi polsek KW16 Jumat siang terkait adanya temuan seorang penghulu atau liar yang menikahkan secara diam-diam satu pasangan tanpa melaporkan ke KUA setempat. Sudarlun aberasi di kawasan lokasi wisata pantai Indah Naga Permai di daerah desa Gampung Luk dan Suak Puntung, kecamatan pesisir Kabupaten Nagan Raya kian meluas dan mendekati badan jalan utama. Pengikisan ini sebelumnya terjadi di titik kawasan Suak Puntung yang menyebabkan badan jalan putus total kemudian tertimbun pasir. Namun saat ini kembali mengancam area dan badan jalan di kawasan desa Luk, desa tetangga. Jamali, salah satu pedagang di lokasi wisata, mengatakan sebagian gubuk kecil milik pedagang telah dipindahkan dari pinggir pantai akibat kikisan gelombang laut yang terus mengikis. Mereka berharap pemerintah untuk melakukan penyelamatan daerah wisata itu dengan membuat tanggul batu gajah di sepanjang pantai. Sementara suasana pantai kuala pesisir ini hampir setiap hari ramai pengunjung, terlebih pada hari libur. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun, mantan juru penerangan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM wilayah Pidi, Sabirin Safari atau lebih kerap di Sapa Abu Sabar, meminta segenap lapisan warga di 23 kecamatan untuk mendukung penuh perhelatan musabakah tilawatil Qur'an ke-34 Aceh yang dihelat mulai 20 hingga 28 September mendatang. Abu Sabar mengatakan ini merupakan kepercayaan kedua Kabupaten Pidi menjadi tuan rumah MTQ ke-34 setelah sebelumnya pada 1987 masa Bupati Nurdin A.R menurut Abu Sabar, even 2-tahunan MTQ tingkat Provinsi Aceh merupakan penantian panjang masyarakat PD, yakni setelah 32 tahun, untuk bisa menjadi tuan rumah kembali. berkat keuletan, semua kalangan institusi pemerintah, hingga saat ini berbagai fasilitas gedung pendukung, telah memasuki tahap finishing. Diakini dalam rentang waktu 5 hari ke depan, dapat dipungsikan dengan baik, tanpa kendala dan tepat waktu. Ia menambahkan sangat wajib bagi warga PD memberi dukungan bersama dalam menyukseskan event ini dengan memberikan pelayanan prima yang terbaik bagi tamu-tamu dari 22 kabupaten kota di Aceh. Darlun pemerintah Aceh menurunkan tim penilai kemajuan pendidikan di 23 kabupaten dan kota di Aceh sejak 11 September hingga 18 September 2019 mendatang. Untuk Kabupaten Semelua Anggota Tim Penilai Prestasi Pendidikan, Badrudin MSI menjelaskan bahwa ada tujuh kategori penilaian prestasi yakni pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi, guru 3T berprestasi, siswa berprestasi, komite sekolah, satuan pendidikan berprestasi, sekolah penyelenggara pendidikan agama Islam unggulan, dan pemerintah Kabupaten Kota berprestasi dalam bidang pendidikan. Dalam observasi lapangan ke beberapa satuan pendidikan dari TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK terhadap fokus penilaian itu untuk diberikan penghargaan oleh pemerintah Aceh dengan menetapkan pemenang 1, 2, 3 terbaik se-Aceh. Badruddin yang juga penggiat di Kaukus Wartawan Pendulisarian Islam atau KWPSI dalam rilisnya yang diterima Serambi mengatakan dalam kunjungannya ke Satuan Pendidikan Tingkat Dasar menemukan adanya inovasi pembelajaran unggulan pendidikan agama Islam yang bagus seperti di SDN 7 Simudu Timur. Selain itu juga lanjut Badruddin ada yang unik di MTS 2 Sinabang yakni menyediakan ruangan laktasi untuk ibu guru yang baru melahirkan.